Tadi sudah beberapa artis kita undang ke atas panggung, saatnya kita berdua. Mm -hmm. Ini saya Sarju dari Komedi Akademi Indosiar, dan ini uh, Maggie Max. ini dari finalis IMB eh, ya, Indonesia Mencari Babi, Babi Ngebet. <laughs> Mencari Pak Bu. Nah, ini kita lihat beliau, bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa. Buat ini Allah Pak kalian. Bupati, Bapak Kapolres, ya. Yang kalau masih... melihat Pak Kapolres itu kalau ibarat sepeda motor, beliau ini Yamaha. Kok bisa? Beliau ini pemimpin yang bisa dipercaya. ...mantap mm -hmm. dan bisa membuat masyarakatnya bahagia. Waduh oh. luar biasa, oh. telu tangan dong, warga party. Beda parti. dengan beliau, uh, Bapak Kapolres. Mm -hmm. Pak Kapol ini kalau sepeda motor, beliau ini Suzuki. Suzuki? Apa Orangnya itu? supel dan suka berbagi-bagi rezeki. Waduh luar biasa, emang bisa. Dengan, beda dengan Sarju. Kamu apa? Kalau Sarju, Honda. Apa? Hobinya nongrongin janda. Yeaaah. <laughs> Baik. Langsung saja karena udah pada enggak sabar nih. Ja, enggak ja, sabar ada ja, duet, ja, duo pasang artis yang di depan kita, langsung kembali kita panggil. Ada Ca -ca. Yes. <cmang> Panas? Panas ga? Selamat siam!